Selamat pagi Pak Wasikun s a t g i Pak Donabih Ya, komentarnya nah, Saya satu prihatin Yang kedua Sudah kembalikan a j a lagi ke pusat Pembina-pembina daerah ini Karena mereka merasa dipilih oleh rakyatnya Sehingga b e r b i c a n g semau Jadi kalau dikembalikan lagi ke pusat Sehingga ada atasannya di pusat Biar a k a n a k a n j e l a s マイケバー、ウィリアムや、と Saya juga gak ngerti.、E, di negara lain gimana sih itu ya demokrasi itu gitu Bu. Supaya tidak ada korupsi. Soalnya kalau s i y a lihat disini buat menuduki d suatu jabatan tuh mahal b e n e r gitu. Mahal dan jadi si calon ini akan menggunakan segala cara. Menghalalkan segala cara untuk mendapat posisi itu gitu. Contoh yang kemarin perizinan hutan. Perizinan tambang.、Ya. Itu... Semuanya berawal dari itu、baik. Terima kasih Terima kasih Pak William Bu Nora, selamat pagi, pagi. Silahkan Ibu Ya, kalau saya sendiri Memandang politik di Indonesia itu Tidak baik Banyak sekali k e s a l a h a n k a a n yang saya lihat Jangankan pejabat besar Pejabat kecil aja Yang menjadi anggota DPRD Sudah bisa Berbuat keenaknya Gitu 私は一緒 に, に, に, に, いい に, にく行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに ini kan kembali ke dasar mental korupsi, k o r u p s i f ya jadi bagaimanapun kita membuat peraturan, bagaimana ini kalau kita berhubungan dengan manusia yang penuh dengan akalnya akal jahat, akal baik ini kan selama ini akal jahat terus yang dikeluarin terus memang sistem pemilihan kepala daerah sekarang kan terlalu banyak m e n g e l u a r k a n uang padahal gaji gubernur berapa sih? gaji bupati katanya t u cuma lima juta ピザーガンバリガンワン、ポワンミリアル、ナマソアカード、プロスカルセガイギトコンガテヤモンバク、ガテヤミヒリンラギトリア、マナスバラデバイ、ヤモンバサトイト、オコメト、ダロコロキー、オコミヤ、アロスタガ g ダン、ギビ a ン a ッキ a バギ e ロパリト。カオガヤ、マナンダエフェクガニャ、コロ h,、um itu, i, h um、u k u,、ah、u m、um、cuma Belasan bulan, saya juga mau kayak gitu Terima kasih Baik, terima kasih Pak Hari, Pak Harka selamat pagi Ya, karena kan Bupati, Wakil Bupati, maupun Kota juga, ya kan Modalnya itu kan sangat besar sekali ya Jadi, untuk memulihkan Modalnya itu sendiri ya Mereka melakukan hal-hal yang seperti itu gitu Selamat siang, korupsi, j a i terima kasih Baik, terima kasih Pak Harka Selamat siang dengan Budi. Pak Budi сделação placenta バーディー Ya, silakan. Kalau pendapat saya, itu k a s dari itu lagunya Undang-Undang. Undang-Undang itu, kalau yang sudah kena korupsi mestinya nggak boleh jadi pemimpin, jadi kemimpin daerah, kepemimpin. Undang-Undang sekarang kan yang bikin undang-undang itu kan DPR, ramah pemerintah. Sekarang DPR sama pemerintah juga orangnya pada korupsi semua. Jadi,、oh. u n d a n g d a n n y a ya nggak benar karena yang menjadi... wakil kita di Senayan itu juga orangnya n gak g pada benar, pada korupsi pada jadi kalau anggaran dan m a t a m m a t a m terima kasih pak Zainal pak Anton selamat siang、eh, selamat siang halo, halo? iya komentarnya pak ya, kalau pendapat saya itu harus ikutin cara RRT sana itu kalau lurah sama、eh, uh, yang yang reda-reda pakatnya tidak mati kalau korupsi kalau wali kota パーテ e ーパーテ e ーパーテパーテ Jadi saya ingin memberikan komentar, ini mungkin ada kesalahan pemahaman itu. Di sini para kepala daerah itu merasa bahwa dia pemegang kekuasaan yang tertinggi. Nah, disitulah、uh, merasa bahwa kekuasaan itu di atas hukum. Tapi ketika ada persoalan, ternyata hukumlah yang lebih tinggi daripada kekuasaan. Itu satu. パダワトリアンジャパー、モデルナパイナスビン・フュアーカン、ホント、マンボレー、カマナンダのポミド。センヤ、パダワト、モデルパティア、ハウス、モンタリトン、ウァリ、g デ a タ、モデルタ、イラン、キジャパン、イトバランアリー、イラキダー、モンスピー、フランパハン、モンラン、フォーミト。 サムジャランカンとセクティー、ウサヤキリサジャー。カムジャニャン、ブリクティー、アディア、マンバー、サモアビカジャーク、カカピ、パナトラニアイ、カメラマニアライ、アトラ。 私は、ロイヤルの人 t ちが、ロイヤルの人たちが、ロイヤルの人たちが、ロイヤルの人たちが、ロイヤルの人たちが、ロイヤルの人たちが、ロイヤルの人たちが、ロイヤルの人たちが、ロイヤルの人たちが、ロイヤルの人たちが、ロイヤルの人たちが、ロイヤルの人たちが、ロイヤルの人たちが、ロイヤルの人たちが、 Itu wajib kita membayar kulit Itu saja, terima kasih Terima kasih b u Siti Pak r i o selamat siang ya, Selamat siang, saya akan b a u komentar ya Bahwa kita semua yang ada Masuk yang komentar t e r Masuk saya Adalah jangan meributkan bisul Ini a d a h penyakit yang umum Kita ribut bisul, p a d a h a l kita sendiri penyebab bakterinya Kita kok, benar-benar Akhir k a d a itu bukan itu Segala macam kepala daerah Karena rakyat kita sendiri juga suka korup jadi koruptor Kita suka dibayar kaos, kita suka dibayar 100 ribu, 50 ribu Hasilnya seperti itu Jadi sadarkan itu saja dulu Karena memang yang diciptakan n u a n s a sekarang ini adalah Ciptakan peluang sebanyak-banyaknya untuk koruptor Mulailah dari kita pribadi Jangan jadi rakyat yang siap jadi koruptor kecil-kecilan Seperti detail itu Bukan Dewan Perwakilan Rakyat Tapi Dewan Perwakilan Rakyat Tidak qualified orang yang ada di DPR itu, mereka adalah salah satu tiang-tiangnya korupsi di negara kita. Untuk itu saya himbau, konserkan-kanan, mulai dari kita sekarang, rakyat jangan lagi mau jadi koruptor, walaupun koruptor kecil-kecilan. Terima kasih. Selamat siang. y a dengan a n t o n a n t o n s i l a k a n y a i、uh, b u t a m i itu y a n g k e d u a d a r i s e k a r a n g itu k a n b i l a n g サピンダーのサーファ h サーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーのサーファーファのサーファーファのサーファー ご、ER、め, め、ER うんなさい。 私は何をしてるかを見ているかを見ているかを見ているかを見てはるかを見ているているかを見 s いるかを見ているかを見ているかを見ているかを見ているかを見ているかを見ているかを見ているかているかを見ているかを見ているかを見ているかをを見ているかを見ているかを見ているかを見ているかを見いるかを見ているかを見ているかを見ているいるかを見ているかをい Terus saya cuma mau bertanya, apa yang dilakukan oleh Presiden kita ya? Apa yang bisa dilakukan? a Apakah dia masih tidak melakukan apa-apa juga? i t u itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Pak t o g i s i l a k a n Pak. Ya, selamat siang. Mas siang? Jadi saya kira, yang paling bagus sebetulnya memang kalau dibuat undang-undang. Artinya... Orang yang sudah pernah terkena pidana, apalagi menyangkut korupsi, itu KPI itu langsung m e r i j e k pencalonannya sebagai untuk pejabat negara atau pejabat legislatif, ataupun semua yang terkait dengan pelaksanaan negara lah, begitu. apalagi kepala daerah. Nah itu satu jalan yang terbaik secara hukum artinya. Nah yang kedua, masyarakat pun sebetulnya sekarang kita harus mulai mencoba... bahwa kita adalah alat kontrol ujung terakhir artinya begini kalau sudah ada di daerah kita bekas-bekas pejabat yang sudah tersedana itu kita jangan beri peluang lagi suara ke dia total jangan diberi Nah itulah jalan yang terbaik karena kalau kita dengan cara kasar nggak bagus tapi hak kita ada yaitu suara kita terima kasih terima kasih kembali selamat siang, selamat siang. ya silakan Menurut pendapat saya kita lihat juga dari sisi positifnya Karena dari s i saya、e, Korupsi itu m a s u d n y a yang bagus Jadi r sistem yang dipenai Kita、nah, kiri momen-momen yang jelas Dan kita bisa、e, lebih maju Jangan cuma d i e n dari sisi p o s y a Terima kasih Pak Budiman, s i l a k a n Jadi tahun 2004 p e m b l i a n presiden Di、hmm, sini presiden yang baru nih イタリア r と a ィマーティー、ドラトシ、ドラトシ、ドラゴン、エッティタンバーマンティー、ボーダニエンジン、バーガー、スティーバー、アンチョー、トータラ、イタリアン。